Ya, sulah. <tuh> kita lanjutkan. Sekarang kita masuk al-ibdal. Perhatikan definisi al-ibdal wa hazfu harfin ibdal itu adalah membuang satu huruf pada sebuah kata ya jadi ada sebuah kata satu hurufnya ada yang kita buang paham wa wad'u akhar makanahu dan meletakkan huruf yang lain pada tempat huruf yang telah dibuang. Perhatikan dulu definisinya. Ibdal itu adalah membuang satu huruf yang ada pada sebuah kata, kemudian meletakkan huruf lain pada tempat huruf yang telah dibuang tadi. Jelas? La, la, la, la. Anak kasih Atau contoh, ada, lihat ya, contohnya biar mudah. Samaun <tec> itu sebuah kata. Dibuang huruf wawunya. Kemudian huruf yang lain yaitu huruf hamzah diletakkan pada tempat wawu menjadi samaun. Itu beda. Ya, ya, ya. Ibdal itu adalah membuang satu huruf yang ada pada sebuah kata, kemudian meletakkan huruf yang lain, menggantikan dengan huruf yang lain menempati tempat dari huruf yang telah dibuang tadi. Samaun huruf terakhirnya adalah huruf waw. Huruf waw kita buang. Berarti bacanya sama. Kemudian ada huruf lain yang kita datangkan, kita letakkan di tempat waw tadi, yaitu huruf alza. Menjadi sama'un. Paham deteniknya? Ya, Membuang satu huruf atau menghilangkan satu huruf dan menjadikan huruf yang lain menempati tempat dari huruf yang dibuang. Berarti dari sini ibdal sama iqlal itu hampir sama. Ya? Iqlal sama ibdal itu hampir sama. Kesamaannya iqlal dan ibdal, perhatikan, sama-sama terjadi perubahan dalam sebuah tempat, sebuah huruf. Ya kan? Sama-sama ma, terjadi perubahan dan, dan, dan, dan, pada sebuah huruf, huruf, huruf, huruf. Kalau iklal kemarin, kemarin kan qawala ko, ko menjadi kola, berarti huruf. waw menjadi huruf, huruf. alif. Kalau ibdal, samaun menjadi samaun, waw menjadi hamzah. Paham? Paham? Paham? Paham? Paham? Paham? Paham? Paham? Jadi definisi antara Iqlal dan Ibedal Itu hampir sama Apa sisi kesamaan Iqlal dan Ibedal Sama-sama terjadi Perubahan dalam sebuah huruf Hah. Sisi samanya tadi itu ya Sisi perbedaannya Kalau Iqlal Itu hanya terjadi pada Huruf Iqlal Kalau Iqlal Ya, yeah. yeah, yeah, yeah. perubahan mengganti satu huruf illah baik diganti menjadi alif atau yang lainnya nanti. Jadi ada huruf illah yang diganti. Itu kalau iqlal. Kalau ibdal itu bisa jadi huruf illah, bisa jadi huruf sahih. Belas. Ilal dan ibdal memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama mengganti sebuah huruf dalam sebuah kata. Qawala menjadi qola, waw diganti dengan alif. Ilal. Jelas? Sama'un menjadi sama'un wau wow, wow, diganti menjadi jadi, hamzah ibdal paham sama-sama terjadi perubahan huruf puruf, puruf. Nah, itu sisi persamaannya, sisi perbedaannya kalau iqlal khusus pergantian huruf illah eh, kalau iqlal ya huruf illah kita pindahkan ke huruf lain tapi kalau ibdal itu dengan membuang baik membuang huruf illah atau baik membuang huruf sahih. Kalau iqlal tadi kan mengganti ya. Huruf iqlalnya eh huruf illahnya diganti. Huruf waw, o, diganti dengan alif menjadi qola. Kalau ibdal membuang huruf wawunya tadi sama wul dibuang, bukan diganti. Setelah dibuang, digantikan, ditempatkan huruf lain yang menduduki kedudukan huruf yang dibuang tadi. Nah, kalau ibdal ingat. Bisa pada huruf illa, bisa pada huruf shohi. Kalau iqlal, hanya khusus mengganti pada huruf huruf illa saja. Sawa'un kana fi hurufin sohi hatin Baik, membuang tersebut pada huruf sohinya Huruf sohi kita buang, kita ganti Ya Setelah kita buang huruf sohinya, kita gantikan dengan huruf lain Jelas. Atau mu'talatin Atau membuang tersebut pada huruf illahnya Jadi huruf illah yang dibuang kalau yang pertama tadi, huruf shohi yang dibuang. Buang, buang. Kalau yang kedua, huruf illah yang dibuang. Itulah ibadah. Kalau ibadah, huruf illah diganti ya, ya, ya, ya, ya. dengan alif. Diganti, dengan, bukan dibuang. Buang, buang. Kalau ibadah, huruf illah atau huruf shohi dibuang kemudian diletakkan huruf lain yang menempati kedudukan huruf yang dibuang tadi. Jadi, Jadi definisinya ingat? Sama-sama memiliki kesamaan, iqlal dan ibadah, yaitu sama-sama terjadi perubahan dalam sebuah huruf. Perbedaannya, kalau iqlal itu hanya perubahan, perpindahan pada huruf iqlal, dan kalau Ibdal itu membuang huruf sohi ataupun huruf illa. Kalau iqlal, itu pembahasannya hanya berkaitan huruf illa. Dan huruf illa itu secara asal cuma berapa? Cuma dua. Waw dan Ya. paham ya? Pokoknya... Yang dibuangnya huruf waw atau huruf ya Atau yang diganti huruf waw atau huruf ya Atau yang disukunkan huruf waw atau huruf ya Kalau iklal Iklal kan berkaitan dengan Membuang, mengganti, dan mensukunkan paham Tapi yang dibuang Yang diganti hurufnya cuma dua Kalau bukan waw ya huruf Ya itulah iklal Tapi kalau ibedal Itu membuang huruf Tapi hurufnya tidak ditentukan huruf apa saja, terserah. Sesuai dengan kaidahnya nanti. Mau huruf sohi, ya bisa dibuang. Seperti istabaro menjadi istobaro. Ya? Istabaro menjadi istobaro. Tak dibuang huruf sohi, digantikan huruf to. Atau yang dibuang itu adalah huruf illa seperti faul menjadi pamun. Wau dibuang diganti dengan huruf sahih. Mim. Kalau di kitab yang lain disebutkan bi ja'li harfi illah harfan sahihan. Huruf illah ketika dibuang diganti kedudukannya dengan huruf sahih. Dan keadaan keadaan ibadah yang paling masyur, paling banyak dikenal. Tapi ini bukan pembatasan, ya. Yang pertama ibadah yang paling masyur yang sering dikenal, ibadah uluwawi awiliyah hamzatan hamzatan kizah katorrofata ba'da alifin safinatil. Ya, menggantikan huruf wawu atau huruf ya menjadi huruf hamzah. Jadi huruf waw atau huruf ya dibuang, kemudian kita datangkan huruf hamzah untuk menempati kedudukan waw atau ya tersebut. Tapi dengan syarat waw dan ya terletak setelah alif yang disukun. Ya, waw ataupun ya terletak setelah alif yang disukun. Seperti Sama Miklu Samain Badalun Badalus Samawin Seperti Samain sebagai pengganti dari Samawun Samawun aslinya adalah Samawun Kaidahnya kaidah iqdalnya Apabila ada huruf wawun Terletak setelah alif yang disukun Paham? Alif yang berdiri Yang tanpa harokat itu dianggap sebagai dalam keadaan sukun Maka waw tersebut atau ya tersebut diganti menjadi Hamzah. Makanya kalau dapat kosakata seperti ini ada Hamzah sebelumnya ada Alif, kalian harus perhatikan bisa jadi Hamzah di sini adalah gantian bukan asli. Makanya kalau mau dicari Kodun jangan dicari di Kodaa. Tamaun jangan dicari di Tamaa. Kenapa? Karena Hamzah di situ adalah gantian dari Wau atau gantian dari Ya. Atau contoh Kodoon badalu Kodoyn. Ya, Kodoon adalah gantian dari Kodoyn. Ya, terletak setelah Alif yang disukur. Dia diibdalkan menjadi Hamzah. Artinya, Ia nya dibuang, kemudian Hamzahnya diletakkan untuk menduduki kedudukannya. Iya. Nah, contoh ini sama un sama kodo itu di satu sisi bisa kita sebut ikhlal, di satu sisi juga bisa kita sebut sebagai ibadah. Amin. Yang kedua, ibdalu ya, alif ya, fi sighat fa'ilin hamzatan fil fi'l al Ya, pada fi'il ajwaf. Q mislu qailun badalun, q badal qawilin. Ba'un badalu ba'in. Mengganti alif pada sighat fa'ala fa'ilun, yang ya fa'ilun diganti menjadi hamzah pada fi'il ajwa ya. fi'il ajwa, yang ayam fi'ilnya berbentuk harfu'illah seperti ko'ilun, itu aslinya adalah ko'ilun waw dibuang Kemudian digantikan dengan, dengan, dengan, dengan Hamzah. Hamzah, ya. ya, ya, ya. Ba'iun aslinya ya, ya, ya. adalah gantian dari Bagi'un, ya dibuang, kemudian juga diganti menjadi Hamzah. Ini juga bisa masuk dalam kuaeda ilal dan masuk pada kuaeda ibadah, karena masih berkaitan pada huruf ilal. Nah, saam, saam, saam. Jadi sifatnya ibdal itu lebih umum. Ibdal itu bisa masuk kepada harfu illah juga bisa masuk kepada harfus sahih. Berbeda dengan iklal kalau iklal hanya pada huruf illah saja harfu illah saja. Yang ketiga, Yang nanti anda tambahkan ya, kau oh, ada mudahnya lagi, kau ada ringkasnya. Ibda ya, luni ya. <imitar> minal wawi, huruf mim menggantikan dari huruf wau, jadi asalnya wau diganti ke menjadi huruf mim. Artinya wau dibuang, huruf mimnya menempati kedudukan huruf wau tadi. Fikali masih famin pada kata Famun. fa mun fa aslu fawahun asalnya itu adalah fawahun bidalili annaha tujma'u ala afwahin kenapa dikatakan fawahun ya dengan dalil dengan alasan sesungguhnya kata fawahun ketika dijamakkan menjadi afwahun alasannya itu ketika dibuat jemaah taksir lafaznya itu adalah afuahun summa <tuh> huzifatil halha'u li takfif kemudian huruf ha'nya dibuang li takfif <tuh> untuk meringankan dalam pengucapan jadi dibuang huruf ha'nya menjadi fa'un tujuannya apa? biar ringan ketika diucap diucapkan wa ubdilat almim wa ubdilatil al mimu minal wawi kemudian huruf mim menggantikan huruf waw yang dibuang jadi ketika waw dibuang mim itu abdalat menggantikan huruf waw yang telah dibuang karena kan yang namanya ibdal membuang satu huruf kan hurufnya wawnya dibuang kemudian huruf mim yang mengganti menggantikan fasarat famun maka menjadilah dia lafadznya famu. Ya, ya, ya. Rodi yang keempat. Ibadalun mimi annuni bi syartaini. Mim menggantikan nun yang dibuang. Jadi nunnya dibuang kemudian diganti dengan huruf mim. Bisyartoi ini tapi dengan dua syarat. Antakuna an nunun sakinatan. Nunnya itu harus nun yang disukun. Yang kedua, antaka an nunu qoblal ba. Yaitu nunnya itu terletak sebelum huruf ba. Ya. Jadi nunnya disukun, at dan syarat yang kedua dia terletak sebelum huruf huruf ba. Itu dua syaratnya. Baru mim boleh menggantikan nun. Nun dibuang, kemudian digantikan dengan mim. Sawaun akan nafika kalimatin wahidatin. Hukum ini sama, ya? Sama saja apabila keduanya dua syarat di atas tadi nun yang disukun dan terletak sebelum waw, itu terletak pada satu kata nunnya disukun setelah nun sukun ada huruf ba maka nanti nunnya dibuang diganti dengan huruf mim seperti izin bahasa asqohah ya aslinya kan izin bahasa tapi nunnya dibuang, diganti dengan nim, bacanya izim. Syaratnya terpenuhi, nunnya disukun, nun terletak setelah sebelum huruf ba, ya? Izim ba'asa. Ini dalam satu kata, in ba'asa, dibaca in ba'asa. Ini dibuang secara takdir, secara lafad tidak terbuang secara tulisan tetap tertulis pulis, pulis, pulis. namun secara pengucapan dia terbu terbuang amin kalimataini atau amfi kalimataini atau nun dan nun yang sukun dan huruf ba tersebut itu terletak diantara dua kata ya, ya, ya. seperti mam ba asana aslinya ba asana. nun sukun setelahnya ada ba dibaca mam ba asana Ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah, ini yeah, masuk yeah, yeah, dalam kaidah yeah, yeah, ik apa? Ibdal. Paham ini? Tidak Pidak disebut ini, iqlal, iqlal di sini ya. ya. Kenapa? Karena yang dibuang adalah huruf <tuk> buruk, buruk, buruk. nun sedangkan nun adalah huruf sahih. <tuk> Tapi dia masuk dalam kaidah ibdal. Yeah, yeah, yeah. Tidak dinamakan iklab, eh ibdal. Paham? وَهَذَمَا يُسَمَّ fi فِي أَحْكَامِ تَجْوِيدٍ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ Cara membaca seperti ini, inilah yang dinamakan dengan ikhlab di dalam hukum-hukum ilmu tajwid lilqur'ani al-kareem bagi al-qur'anul-kareem Jadi cara membaca seperti ini, kalau dalam ilmu tajwidnya dinamakan dengan ikhlab tapi kalau dalam ilmu bahasa Arabnya dinamakan dengan ibdal. Paham? Paham, paham, paham. Jadi jangan ngotot. Ini ikhlas. Oh, ini ibdal ini. Padahal hanya salah dalam melihat. Satu memandang dengan ilmu bahasa Arab, satu memandang dengan ilmu tajwid. Semuanya benar. Jadi tidak usah ngotot. Nah, di sini beliau menyebutkan empat tempat yang masyhur ya yang sering kita dapati tempat dari perkara tersebut dihukumi sebagai ibadah Nah. Nah, nah. Di, sini, Di sini, kalau anda lihat dalam kitab Asy-Syurul Muaysar ada kaidah tentang ibdal. Ini insya Allah rat, rat, rat, muda, ya. dan dan lebih mudah ya. dan, ya. dan, dan lebih, muda, ya. dan lebih Dampil.. gampang kita untuk menandai tentang ibdal. Diperhatikan ya, ditulis. Ibedal ada dua. Ada yang simai, ada yang siyafi. Ya, dengar? Ibedal ada dua pembahasan, ada dua bentuk. Ada yang sifatnya simai, dan ada yang sifatnya siyafi. Kalau simai ini, Cara mengetahuinya dari mata buku-buku lugo dan tidak dibahas di sini. Ya, simak itu apa yang kita dengarkan dari orang Arab. Nah, itu biasanya di buku-buku lugo ada disebutkan. Tapi dalam pembahasan kali ini nggak kita bahas. Kita ingin fokus pada ibadah yang kiazan. Di bedal yang tias ini itu satu dua tiga empat lima ada sembilan huruf diringkas huh. menjadi hadaat <atas> maotian pakai kok maotian ya yeah. hadaat pakai h hadaat pakai tatak nih. Mautian Setelah ya ada alif Berarti Ha dal Alif eh, Hamza ya Ha da'at hamza Kemudian ta ta'nif Ta Kemudian mim Kemudian waw To Ya Kemudian alif Kita punya sembilan huruf Untuk koedak ibadah Lat? Lat, lat, lat, lat. Tertulis kan Ha Dan Hamzah Tak mafduha Tak Ya, Bukan tak marbutu, tulisannya tak taknis Tak mafduha, tak yang terbuka Kemudian Nim Waw To Ya Alif Sembilan Sudah? Sudah? sembilan ini kita kurang kita hilangkan dua yaitu waw dan ya karena waw dan ya itu masuk juga dalam kaidah pembahasan iqlab dan iqlab sudah berlalu jadi yang mau kita bahas tujuh tujuh huruf yang kalau kita lihat nanti maka dia masuk dalam kaidah ibadah. Wau wow, dan ya enggak sempat dibahas lagi. Di kitab ini pun enggak disebutkan pembahasannya kenapa? Karena dia sudah masuk dalam pembahasan iqlal. Artinya, kalau jumpa iqlal, antum bisa hukum idlal, boleh. Oh, ini iqlal, ini idlal, juga boleh. Karena iqlal dan idlal itu sama. Kalau sama-sama hurufnya -sama, wau wow, dan ya. Jelas? Nah, sekarang yang mau kita bahas tujuh huruf yang tersisa. Ya, yaitu huruf H, dal, hamzah, ta, ta maftuha, mim, ta, dan alif. Yang pertama kita bahas adalah huruf alif. Nah, perhatikan ya, alif itu menjadi ibdal kapan? Ini biar lebih mudah kan? Alif itu masuk dalam huruf ibdal kapan? Karena jangan kalian pikir semua alif itu bisa ibdal, enggak. Karena kita punya huruf ibdal kan berapa tadi yang kiat? Sembilan. Kita hilangkan dua, wau wow, dan ya. Kenapa? Karena dia bisa dihukumi. Iqlal sehingga kalau jumpa iqlal oh ini ibdal lah Boleh. Semua iqlal kita dikatakan ibdal. Kenapa? Karena huruf waw dan ya itu termasuk dari huruf ibdal. Ya kan? Nah, waw dan ya kita hilangkan. Kita pegang tujuh lagi. Nah, yang pertama yang kita bahas alif. koedah yang pertama, di mana alif menjadi ibdal, isim yang ditanwinkan dalam keadaan nasof maka huruf Nun yang ditanwinkan diganti menjadi alif. Tunggu <San> dulu. <-an> Terus pakai bahasa Arab nih saja ya. Ya, ya, ya. Al ismu al munawwanu, ya? ya, ya, ya. Anda ulangi. Ulang, ulang, ulang. Al ismu al munawwanu al mansubu tuklaru nun tanwinih alifan final wakfim. Isim yang ditanwin, yang dinasof, dia isim. Dinasab dengan tanwin, artinya dia nafiro, pukulah nun tanwin ini, nun yang nun tanwinnya itu diganti menjadi alif final wakofi, ketika dia dibaca wakaf berhenti di situ. Anak kasih contoh dulu, anak kasih contoh, kolaman dalam keadaan nasab ya. Al ismu al munawwanu al mansub kolaman. Dia sebuah istim. Kemudian dia ditanwin Kemudian dia nasb. Jelas. Kolaman. Ya, ada bunyi tanwinnya kan? Ada nunnya kan? Tuk labo nunu tanwin ini, nun tanwinnya itu diganti menjadi alif. Artinya, nun tanwinnya itu dibuang. Kolaman. Nun tanwinnya ini dibuang. Kemudian diganti menjadi alif ketika kalian membaca kata kolaman diberhentikan di situ. Kalau kita baca langsung iskaro itu min aqiqah. Saya membeli sebuah pena dari saudaramu. Kalau kalian berhentinya di kolaman, berarti kalian bacanya iskaro itu kolama. Nun tandanya mana? Diganti dengan A, alif itu satu-satunya tempat di mana alif itu menjadi ibdal. Ya. Kalau kalian berhenti di kata kolam tapi kalau kalian lanjutkan, bacanya apa? ishtaroitu kolaman min ahika ya, ya. tapi kalau kalian berhenti di kata kolam misalkan ishtaroitu kolaman kolaman kan nasabnya sebagai mahu ulbi kan ya, ya. tapi kalian berhenti di situ, maka kalian harus ibdalkan tanun tanwin menjadi alih ishtaroitu kolaman kalau mana tanwinnya? karena hukum ibadah digantikan dengan alif. dalam, dalam bacaan Al-Qur'an seperti ini kan. Nah, dalam ilmu bahasa Arabnya terkena hukum ibdal. Itu huruf alif yang pertama. Jadi asal ada nun tanwin dalam keadaan nasab kalau berhenti pada sebuah kata tersebut, nun tanwinnya itu diganti menjadi alif. Itu kaidah yang bisa dikiaskan gitu. Berarti kalau kitaban bagaimana? Ishtaraitu kitaban min akhika. Berarti ishtaraitu kitaba. Tadi ishtaraitu baitah. Pantes enggak? Yang kedua. Huruf ta. Tadi kan ada ta ya? Hadaat. Tak terbuka, tak mafkuh, bukan tak marbuto. Tukolabu faul misalita'an. Ya, ya? tukolabu faul misalita'an. Hamzah itu enggak pakai alif, kalau dalam keadaan nasof. Ya, huruf Hamzah kalau dalam keadaan nasof sama tak marbuto, dia tidak memakai alif. Selain daripada itu. Ya, kalau dia dalam keadaan nasab tanwin, qal kayak alif setelahnya kitaban, kolaman, ada alifnya. <bik percentage> ya. Tuqlabu fa'ul misali ta'an fi wazni itta'ala. Ya. ya, ya. ya. <bik Detualdad> yeah. Fa pada fi'il misal itu diganti menjadi ta' apabila Apatang mengikuti wazan, wazan, wazan iftaala fa fiil ya, ya, ya. kullabupa fa'ul misal fa fiil pada fiil misal apa fiil misal itu fiil yang huruf pertamanya adalah harful illa paham itu nanti diganti menjadi ta Ketika fi'il misal itu ikut wazan ifta'ala. Seperti fi'il wasola. Ini fi'il misal ya. Wasola, huruf pertamanya, fa' fi'ilnya adalah huruf. Illa huruf waw. Paham? Berarti dia dimasukkan dalam kategori. Fiil misal. Ya, ya, ya. Nah. Wasola ya, ya, ya. kalau kita ikutkan wazan ibtihalah ya, menjadi apa? Ya, ya, ya, ya, ya. Iwtaus, iwtaasola. Ya, iwtaasola. Koedahnya, fafiil ya, ya, ya. dari fiil misal. Kalau ikut wazat ifta'ala maka harus diganti menjadi tak, maka menjadi ittatsala. Wasala menjadi iuta sala menjadi ittatsala. Di situ pakai tasdid ya. Karena aslinya adalah ittatsala. Bertemu dua huruf yang sama digabungkan jadi satu, kemudian diganti dengan Tasbir Paham maksudnya ini Tuklabu faul misalitaan fa, fa, fa, fa fi'il Anda bilang fa fi'il ya Berarti kalau dorobah Fa fi'il adalah huruf Do ha. Fa fi'il untuk fi'il misal itu diganti menjadi tak kalau si ilmi sal ini ikut wazan ista'alat. <tik> Jelas? contoh wasola fi'il misal jelas ya wasola itu adalah fi'il misal huruf waw berbentuk harful illah eh, ya huruf fa' fi'il berbentuk harful illah ketika kita ikutkan wazan ifta'ala harusnya kan apa iu ta'ala ifta'ala washola ifta'ala iu ta'ala di sini terkena hukum ibdal. Yaitu apa? Huruf waw harus dibuang kemudian diganti menjadi ta. Dikitulah huruf ta kiasia, Ta ibdal yang kiasia berlaku. Menjadi id ta salat. Karena bertemu dua huruf yang sama, maka menjadi id ta salat. Ya, ya, ya, menjadi itta -it sholat ya, ya. ada contoh fiil yang kedua wako, wako. wako. Ya. Ya, ya, ya wako, fiil misal ya, ya, ya, ya. Karena, karena diawali dengan salah ya, satu betul, betul, betul, betul. huruf illah illa, illa. Apanya kalau di dalam kodanya? Tidak disebutkan misal. Lafif mafruf. Lafif mafruf ya. Bukan Lafif mafruf. Lafif mafruf. Karena terpisah antara dua hurufnya. Huruf ilahnya terpisah dengan satu huruf. Sahih. Waqo. Ketika ikut wazan ita'ala menjadi di sini, ini, ini ibdal berlaku. Paham ini? Maka, waw, waw harus diganti dengan diganti huruf, huruf tak. Ta", ta", ta", menjadi, ibtako. Makanya kalau ibtako, jangan cari tiga hurufnya tako. Tidak dapat kalian. Nanti kalian bilang, kamu semunawir, tidak lengkap. Ya. Ya, ya, ya. Kenapa? Karena haqo di situ tak di situ sudah gantian dari waw, waw dibuang digantikanlah huruf tak. Ini masuk? Ilal atau tidak? Itta sola. It taku bisa diu kami atau tidak? Hah? Bisa. Ala kan gak bisa karena menggantikannya di sini dia menggantikannya dengan huruf sohi kalau memang dia iklal dia itu menggantikan dengan hamzah atau digantikan dengan huruf illah yang lain atau huruf illahnya dibuang sekalian tidak ada pengganti atau huruf illahnya disukunkan kalau ini kan diganti dengan huruf sohi ini gak dinamakan iklal dinamakan ibdal. Pak, minimal yang kedua, ya? ya, ya, ya, ya. Jadi sudah anda sebutkan Terus, tadi huruf ibdal ada sembilan, ya? H dal, kemudian hamzah kemudian takmabtua. Kemudian mim, waw, qaf, ya dan alif. Waw dan ya kita tinggalkan kenapa? Karena pembahasannya masuk kepada i'lal. Ya, makanya enggak dibahas. Yang kita bahas tujuh huruf yang tersisa, yang kapan tujuh huruf ini dikatakan masuk dalam bab ibdal? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihundik. Ashabu'an la ilaha illa wa atum ila.